Mitra bisnis menurut Kwi Kiangi, Presiden sebagai pimpinan negara yang memiliki legitimasi penuh dari rakyat, memiliki kekuatan yang luar biasa sehingga tidak perlu mengkhawatirkan adanya potensi ganjalan yang muncul dari legislatif terkait dengan ketegasannya dalam menjalankan kebijakan yang telah digariskan serta ditargetkan oleh Presiden untuk menggapai cita-cita memakmurkan dan mengamankan bangsa serta negara. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini segera kita berbincang dengan Kwik Yian Ghee. Pak Kwik, kemarin bapak telah mengulas jika presiden sebagai pimpinan eksekutif mendapat ganjalan dari legislatif dalam menjalankan kebijakannya, maka presiden tinggal mengkomunikasikan maksudnya secara langsung kepada rakyat. Lantas apakah cara ini efektif mengingat butuh waktu yang lama untuk berkomunikasi dengan seluruh rakyat? Enggak juga, itu juga perlu satu jurubicara yang hebat yang bisa menjelaskan kepada masyarakat. Lalu kemudian kalau perlu deadlock gitu kan Oleh karena digansir dengan Walaupun alasan mereka tidak masuk akal Tapi kan bikin deadlock Kalau saya yang presiden saya terobos terus dipersalahkan loh. Ini kan sama kuatnya Diterobos ya untuk penyelamatan bangsa Kalau tidak terima ya pecah saya Saya tidak perlu kedudukan ini kok Kan gitu Jadi idealnya presiden tidak perlu takut kehilangan jabatan ya Pak Kwi Iya Iya itu yang jadi penyakit kan dari semua yang tidak pernah jelas itu. Padahal berdasarkan Konstitusi sekarang ini periode terakhir jabatan presiden Pak Wik. Iya. Makanya waktu dalam tulisan saya aku mimpi jadi presiden kan. Saya katakan ya sekarang masih ada kesempatan. Apakah nanti di dalam sejarah namanya ditulis dengan lumpur lumpur lapindo atau ditulis dengan tinta emas gitu kan? Baik, Pak Quick, terkait dengan maraknya aksi kekerasan terhadap kaum minoritas, menurut Bapak, apa yang bisa dilakukan kaum minoritas untuk menghadapinya? Tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Satu-satunya yang bisa dilakukan lari. Kalau punya uang. Menjadi political refugee, pelarian, jadi pengungsi politik. Kan sering terjadi dalam sejarahnya. Nah, menurut Bapak, apakah kondisi itu bakal terjadi di masa depan jika aksi-aksi kekerasan terhadap minoritas masih terjadi? Wah, saat ini tidak ada yang bisa memprediksi ya. Saat ini saya betul-betul tidak tahu akan menjurus ke mana ini. Karena ini, ini kan semerapunnya sudah tidak kira-kira ini mau ke mana gitu. Kalau kita bicara dengan semua orang tidak puas, tetapi kehidupan sehari-hari juga tenang-tenang saja gitu. Kok enak? Kok tenang begini hidupnya? Demikian Kwi saya Dinda Natasha.